Iya, baik. Nah, saya kok misalnya uh, ketika kita melaksanakan sholat uh, sunnah tasbih gitu ya, terus kita uh, misalnya yang rakaat awal ini, uh, eh, yang ayah rakaat awal ini batal. Saya saya kita mau balik lagi ke udah terakhir terus balik lagi uh, ke awal gitu, diulang lagi atau memang langsung diteruskan misal? Uh, batal wudhunya begitu? Iya. Uh -uh. uh, kalau sholat uh, kemudian batal karena batal wuduk kita, uh -huh. itu selesai wuduk ulang lagi. Dari awal, tidak seperti tawaf. Kalau tawaf itu kita kan tuju keliling, baru tiga setengah batal, muduhnya kita beruduh lalu nyambung dari titik di mana kita batal, ya ada yang searah dengan itu sambung. Tapi kalau solat sunat kafir wudu batal diulang dari awal karena batalnya wudu itu menyebabkan seluruh salat jadi batal. Hmm, iya deh. Nah, bagaimana usaha kalau misalnya kita uh, merasa bahwa kayaknya uh, saya dalam keadaan gini kayaknya hati saya lagi istilahnya lagi bimbang gitu hmm. ataupun dalam keadaan tidak tenang gitu ya. Terus kita melaksanakan sholat tasbih. Nah, Apakah manfaat dari salat tasbih itu bisa kita aplikasikan dalam uh, kehidupan kita sehari-hari gitu dan bagaimana uh, rasanya supaya kita selalu istiqomah menjalankan ibadah okay. tasbih itu? Saya melihat ada dua yang bisa saya jelaskan. Mm -hmm. Pertama, Mm -hmm. Kalau kita dalam salat merasakan kegelisahan dan ada gangguan. Yeah. Seorang sahabat Nabi uh, bercerita, mm -hmm. aku lihat Nabi sedang salat malam. Tiba-tiba yeah. di tengah salatnya beliau berkata, "Auzubillah minasyaitonir rajim." Mm -hmm. Terus baca lagi, "Auzubillah minasyaitonir rajim." Terus jalan lagi, mm -hmm. "Auzubillah minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Mm -hmm. Maka selesai salatnya, orang itu bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau bertawuz?" Mengucapkan Berulang-ulang Dalam sholat tadi Nabi katakan Aku melihat Iblis mendekat Mengganggu sholatku Maka aku berlindung dulu Kepada Allah hmm. rajim. Lalu sambung lagi bacaan Gak apa-apa ya? ya, Di tengah sholat itu hmm. Nabi berlindung Berlindung dulu Kepada Allah hmm. Ini kalau kita sedang sholat Kita sadar Sholat kita Kok kayaknya ya. Sulit nih Khusus hmm. Seperti ada gangguan-gangguan Macam-macam Gitu ya Nah Kemudian yang kedua, mm -hmm. kalau dikaitkan bagaimana manfaat salat tasbih bagi kolbu yang gelisah, mm -hmm. oh itu sudah pasti membawa manfaat. Mm -hmm. Panjang dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk. Mm -hmm. ya. Sebab, ala bidzikrillah tatmainnul kulub. Sesungguhnya dengan zikrullah, mengingat Allah, maka kolbu akan menjadi tentera. Mm -hmm. Nah, kalau kita sudah baca, subhanallah alhamdulillah, la ilahilallah wa allah akbar, subhanallah alhamdulillah la ilahilallah wa allah akbar. Pengulangan-pengulangan itu membuat kesadaran kita semakin masuk, semakin masuk, semakin masuk. Bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan, cacat. Bahwa Allah maha terpuji, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu maha agung. Nah, pengulangan-pengulangan yang terus-menerus menyebabkan kesadaran kita menjadi semakin khusyuk. Iya. Oleh sebab itu orang-orang yang karena kegelisahan kolbu, menderita insomnia, malam gak bisa tidur. Lakukan Salat-salat malam Lakukan Salat tasbih Bukan kerana tidak bisa tidur Nyalain TV Ya tambah tidak bisa tidur Salat nah, insyaallah Allah setelah salat Gitu Iya Ataupun juga bisa dikatakan Salat tasbih itu melatih kesabaran kita Ustaz ya Ada kan kalau kita salat Misalnya wajib gitu ya Dengan hanya uh, Allah wakbar Sudah gitu Langsung rukur sujud Nah di salat tasbih ini kan Kita harus bisa melafalkan Tasbih itu sebanyak 15, 10, 10, 10 Bisa seperti itu Ustaz ya Iya Uh, ketika memang sholat ini menjadi panjang Sudah 4 rakaat Di dalamnya ada 300 tasbih Sholat itu menjadi panjang Nah ketika orang berlama-lama Berpanjang-panjang dalam sholat Dalam tasbih Dalam uh, uh, uh, kontemplasi Dalam kondisi meditativeness Itu dia sedang melatih Fokus Melatih uh, Memusatkan perhatian Untuk ingat kepada dia Dan Uh, yang namanya latihan hening Latihan fokus Hushu. Latihan khusyuk mm -hmm. Itu bukan saja Berpengaruh bagi jiwa menjadi yeah. Lebih sabar, mm -hmm. lebih halus Menjadi lebih takwa, mm -hmm. Tapi juga membawa dampak bagi sistem saraf. Mm -hmm. Saya sudah banyak baca Buku-buku dan hasil-hasil penelitian para mm -hmm. dokter medis Bahwa orang yang rajin meditasi Orang yang rajin melakukan sholat dengan khusyuk mem Mampu membangun jiwa tawadu mm -hmm. Maka dia punya sistem sarafnya, sistem hormon dan sistem imunnya menjadi jauh lebih bagus. Mm -hmm. Jangan lupa, mm -hmm. karena di dalam tubuh kita ada sel darah, sel tulang, sel kulit, sel sumsum, -sum, sel saraf, sel rambut. Mm -hmm. Semua sel-sel di tubuh kita itu mm -hmm. makhluk Allah yang dalam Quran dikatakan Yusub yahulillahi ma'fi sammawati wa -hmm. maafilat. Selalu bertasbih kepada Allah mm -hmm. semua yang ada di langit dan di bumi. Maka ketika kita mengucapkan tasbih, hmm. sebenarnya kita sedang mengkondisikan juga hmm. seluruh sel di dalam tubuh kita bertasbih memuji Allah. Hmm. Itu yang menyebabkan selesai sholat tasbih, kita merasakan ya, suatu ya. pengalaman spiritual mm -hmm. yang sangat menenteramkan. Ya, ya, Karena seluruh tubuh kita diajak bertasbih. Nikmat loh. Iya benar sekali. Mau nanya dulu, ibu-ibu sudah pernah sholat tasbih? Sudah. sudah sering? Enggak. Rasanya apa, Bu? Sebulan sekali. Paling tidak setahun sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal ditambah kalau bisa hmm. jangan hanya setahun sekali. Berarti enggak capek-capek, Bu, kalau mau cari ketenangan ya kenyamanan Ustaz dengan sholat yeah. tasbih pun di rumah juga kita bisa insyaallah bisa. Tenang, kita bisa nyaman dan insya Allah pikiran pun juga kembali fresh ya Ustaz ya hmm. Iya, jadi kemana-mana Pemirsa, titik yang kau buatkan kembali selanjutnya yang satu ini Tetap bersama kami, insya Allah